লংসং আওয়াওসগে তস মগে না সাথে আন পিঠা তু দিয়ে লঙ্সং আল পাস না আমি আগে পিঠা তো কাম্পানো থিমিনীতে চিকেন সুথিল গুলো আঠে লাখ স্টেম এম আনচি চ আলকুর রান Bersanya akurat, ini kalau betul kerpean, jadi otoritatif. Karena kalau dalam pendapat ulama, kalau seorang mubalek atau seorang ulama atau siapa saja, kok ngomong tanpa teg itu dia tersangka sebagai musyarek. Musyarek itu menandingi syariatnya Rasulullah Alaihi SAW. <laughs> dengan pikiran-pikirannya, dengan jargon-jargonnya. Jadi itu masalah besar kalau dalam tradisi ulama, karena... Ini supaya... জমানটি ah batas <laughs> <laughs> jadi কিতাপ ah itu kapan saja yang agak kriminal itu kasus ujian nasional itu ada seorang guru SD, ini kisah nyata ingin membocorkan ujian apa? nasional, itu kan jelas kriminal si guru SD tadi berdalih gini wong ujiannya mongkar nakir saja dibocorkan apalagi ini ujian negara <guluh> karena semua kia itu kan mengajari kita marobuka waman nabi itu kan mengecewakan mongkar nakir, ternyata kan membocorkan <guluh> membocorkan ujian singkat cerita Kiai tadi itu, guru tadi kalau gak percaya tanya Gus Baha, maksudnya rombongan guru SD tanya ke saya apa betul Gus, ujian boleh dibocorkan analoginya Kiai-Kiai bocorkan ujiannya siapa? mengkarnakir karena saya ya NKRI harga mati saya bilang tertawa-tawata tawa <laughs> kalau saya jawab kriminal dimarahin polisi kalau saya jawab kriminal analoginya dengan mengkarnakir memang yang membocorkan itu Apa? Enggak usah diteruskan, kalau saya bilang boleh nanti jadi kriminal. Dan agama ini adalah analogi, analogi itu kias. Sehingga saya di sini insya Allah serius sekali membawa makalah mukjizatnya Quran. Kenapa demikian memang saya merasakan, dan semua yang hadir di sini pasti merasakan bahwa mukjizatnya Quran itu luar biasa. Karena Sehingga kita satu-satunya umat yang enggak ditungguhi Rasul, tapi kualitas iman kita insya Allah menyamai periode-periode sohabannya Rasulullah s.a.w. Tapi sarannya tadi ya, dengan pikiran yang sama, dengan tek yang sama, dengan rasa yang sama, dengan kejiwaan yang sama. Caranya gimana supaya sama? Kita harus terus membaca tag. tak itu mengingatkan kita. Misalnya begini, yang dikatakan mukjizat itu kan sesuatu dasar yang dalam nalar manusia itu enggak mungkin terjadi misalnya ontanya Nabi Sholeh keluar dari batu besar itu kan satu peristiwa yang akal manusia tidak sampai begitu juga tongkatnya Nabi Musa membelah laut merah yang akal manusia itu tidak sampai tapi pikiran itu menurut masjab kita, kita-kita yang waras saya ulang lagi kita-kita yang waras itu itu pikiran kriminal itu salah Saya ulang lagi ya. Kita semua kan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar-benar umatnya Nabi, bukan Islam yang umat. Karena orang Islam itu pilihannya hanya dua, kalau enggak bersatu umat Islam ya Islam yang umat. Umat itu agak gitu kan namanya dalam bahasa Jenglek. Begini, saya ulang lagi ya. Yang dikatakan mukjizat itu amrun khariqan dil adat. Sesuatu yang luar biasa. Kemudian dalam tanda kutip, yang manusia itu tidak mampu sehingga itu dikatakan mukjizat seperti tongkat apa, tongkatnya Nabi Musa dan kontannya Nabi noh yang keluar dari batu apa, besar kalau kalian ingin jadi wali, pikiran seperti itu tidak akan jadi wali gagal itu, di KPU gagal <tuh> jadi tidak <tuh> usah sampai MK, di KPU sudah gagal <tuh> kenapa demikian? pertanyaannya begini memangnya sesuatu yang wajar kita lihat kejaharian itu dalam kemampuan manusia saya ulang lagi, memangnya sesuatu yang biasa saja, yang normal saja itu dalam kemampuan manusia, ndak juga kan manusia bisa enggak bikin ontak, yang wajar saja yang lewat indukan, bisa enggak, tidak kan manusia bisa bikin laut, tidak, tidak kan jadi kalau mukjizat itu dengan definisi sesuatu yang manusia tidak mampu, memangnya keseharian alam ini manusia mampu, tidak juga kan Karena agama Islam dengan logika itu, Rasulullah s.a.w. menolak mukjizat yang seperti itu. Ya, menolak mukjizat yang seperti itu. Makanya saya bilang, pikiran pertama tadi itu kriminal. Karena itu ditolak oleh Rasulullah s.a.w. Karena itu tadi, kalau itu dituruti, lama-lama kita tidak tahu kedah ciptaan Allah, kesehatan. মাকে না কী কারো সি মা উল্লা উ আমসলামা উিয়াম ও মোহাম্মতু পুমাৎ ka না ফি মুি হি নো কা সো লি হি সোল্যা আপা কা না কী জবা সোলি মানা অনী সোলে আপা চবা বি তো ই রু ফি চা হে হি ই উমা মুন আমি চাপ ইন্ না ফি খালিস বকি লে ও না হর সামে সাত রু সে ফিরিয়া সাত la আিলি কৌম ই karena logika yang terbangun begini dan ini, saya ulang lagi, ini syarat utama jadi wali ini masih satu poin nanti ACC nya nunggu ketua-ketuanya tapi kamu jangan bayangkan wali itu kayak Sunan kudus itu jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya kulu mu'minin wali itu diikhya kan banyak setiap mukmin itu walinya oh, tapi maknanya gini wali yuwah itu sing yang kisah ini Allah gitu. jadi gak usah dimaknanya kekasih Allah jadi karena dalam bahasa Arab itu wali yatim adalah orang yang kasihan sama anak yatim, sehingga diurus segala keperluannya perempuan yang perawan punya bapak namanya apa? wali, Artinya, si bapak sayang sama putrinya, disebut apa? wali, jadi nanti kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi, kulu mu'minin wali wa. setiap mukmin adalah orang yang dikasihani oh, dan insya Allah semua kita masuk, paham ya? wali yuwa itu baru maknanya wali yuwa, di sayang. Allah, oh, kayaknya kita belum daftar yang ke situ nanti itu, ada urutannya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita mengakui kudrahnya Allah nunggu mukjizat, yaitu nunggu tongkatnya Nabi Musa membelah laut merah, nunggu ada unta keluar dari batu, maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesasian budra tuwa. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Apa, alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini. Kalau kamu melihat nyamuk. Itu pertama Quran turun tentang nyamuk. Itu orang munafek komentar. Wah Tuhannya Muhammad kurangan setok. Sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampai semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah. Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana, orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya. Belum nanti uratnya alat kelamin. Belum nanti punya jantung, jantung punya urat. Jantungnya nyamuk juga punya kuman. kumanya juga punya organ tubuh organ tubuhnya punya urat apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebetulnya ketika Quran saya katakan mukjizat ilayamil qiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk la ma itu bagi orang alim, percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah laut মেরা চুকাল পিঠানো চিল গে মামাত্র ওমা উলা রমস রা তিতাস পিঠা চিল গেতা রোস আর Bahwa yang kita lihat keseharian adalah semua di luar kemampuan kita. Lekita-kita ini kan keliru, itu tadi wah onta keluar dari apa? Batu, laut merah terbulah, ini dosa manusia tidak akan mampu. Memangnya manusia pernah mampu bikin laut. Memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk. Memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam. Karena keseharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah Ta'ala. Itu kebodohan. Makanya enggak mungkin jadi wali. Yang jenis seperti ini enggak jadi wali. Semen tenang saja. Nanti saya paling enggak sampai satu jam. Karena saya enggak biasa ngaji umum. Saya mau itu karena menghormati Mbak-Mbak saya. Karena buyut saya itu orang damaran. Namanya Mbak Hafso. Hafso binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sebuh. Jadi saya ini ya turunan asli orang Kudus. Jadi saya datang enggak dalam rangka hormat. Jenengan hormat Mbak-Mbak saya sendiri. Justumnya. Jadi jenengan enggak punya hak adami sama saya. Karena saya... Datang tuh hormat mbak saya. Tapi saya ingin melatih iman yang benar. Saya ulang lagi, saya ingin melatih iman yang benar. Karena ini penting. Sehingga Allah cara menjelaskan iman tuh itu kamu lihat saja langit dan bumi. Seterusnya sampai wakti lafila ili wanar, sampai walfulkilat kita jirifil bu'aris, terus sampai watasri firiah. Ini semua tonton yang kita lihat, semuanya di luar kemampuan kita. Itu tadi contoh paling gampang nyamuk. Kayak apa? Apapun profesornya seseorang, apa bisa bikin nyamuk? Enggak usah yang bernyawa, patungnya saja. Coba nyamuk itu punya organ tubuh enggak? Punya. Organnya ada kumannya enggak? Ada. Alat kelaminnya ada bolongannya enggak kira-kira? <risas> ada. Kayak apa sulitnya? Jadi andikan saya ke umatnya Nabi Musa, terus DNGKI lah sama Nabi Musa. Ini gue, Nabi Musa keren, punya tongkat. Saya akan bilang Rasulullah lebih keren. Karena punya korb. আন ঠিক paling paling bener কন পা মালি পেরে মনরে ইমানটি এরা রসুলো সোল্বাহ আলি ওয়া itu SAW, resikonya lebih tinggi untuk tidak abadi nanti saya bacakan takbirnya misalnya tongkatnya Nabi Musa itu hanya disaksikan oleh orang yang di era itu Itu pun yang kebetulan menyaksikan. Saya ulang lagi ya. Resiko mukjizat mah susah istilahnya, mukjizat yang bisa dilihat dengan indra, itu resikonya hanya dilihat orang yang di saat itu menyaksikan. prosedur. Terus gimana? definisi satu pertunjukan yang di luar kemampuan manusia sehingga tongkat Nabi Musa জুক laut merah disebut apa না ফি Nabi ঠিক keluar dari batu disebut apa Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin unta normal yang lewat indukan? Mampu enggak? enggak? Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa taala kullawaqtin wa setiap saat karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Qur'anul Karim. Paham nggih? Maka untuk jadi wali umatnya Nabi itu lebih mungkin Karena melihat kedahsatan Allah setiap saat Tidak usah nunggu sesuatu sing super Kayak apa, kan vila kilbakhri Sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya Nabi Eja Terus ketiga Kalau logika mukjizat gini itu terus menerus Seperti yang dialami Nabi Musa Resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh Dan melupakan hal yang pokok Itu lebih bahaya lagi. Misalnya begini, contoh gampang. Kita ini hidup di bumi setelah sampai belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi, planet yang sebesar ini apa, semuanya itu sudah maha dasar. Gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh, ya gara-gara ingin kejadian aneh, mungkin lama-lama Anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu dipantat. Baru percaya kudrohnya Allah Lama-lama kamu jadi dukun Seneng ular yang berkepala Manusia itu baru Dasar Ini nanti menjadi klenik Makanya kritiknya ya Kritiknya ulama kritiknya ulama, Mujizat itu tidak perlu dituruti Karena kalau dituruti itu bahaya Bagi kelangsungan kenormalan kita Makanya kata Abdul Hamid Khan, termasuk kitab yang saya kagumi, kata beliau begini, yang menjadikan orang kafir adalah, dia menganggap kudrohnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dasar. Dia enggak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya, semuanya pertunjukkan kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi, saya contohkan nyamuk tadi. Inna ma. terus, terus hanya bau tutan, Kayak apa? Susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, punya alat kelamin, punya organ, punya urat. Lalu dalam tubuhnya juga ada kuman, kumannya juga berorgan. Kebayang enggak Anda bikin seperti itu? Enggak. Dasar mana dengan tongkatnya Nabi Musa? Sama-sama bersetatus kita enggak mampu sama sekali. Dasar mana? Sama kan? Itu yang diinginkan Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran menggirin kita Cara berpikir begitu terus Sehingga Quran cukup ngentikan وَمَا مِنْ دَا بَاتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَعِرِي يَتِي رُبِيْ جَنَا هَيْهِ إِلَّا أُمَّمُنْ Sebetulnya burung yang setiap hari terbang Yang setiap hari lewat anda Itu semuanya bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak usah nunggu kejadian-kejadian Superdah Terus keempat Korbannya para kiai Termasuk saya Jadi nanti kalau saya ndak bisa haji terbang, wah ndak kiai ndak bisa terbang. Ndak bisa kayak Harry N. Potter misalnya gitu. Saya kayak Harry. Jadi nanti kiai juga dituntut gitu. Bisa terbang kayak Aladdin. Jadi nanti repot. Semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedahatan-kedahatan itu. Akhirnya celakanya apa? Ada orang yang pura-pura dasar tapi penipu kayak kasusnya Dimas Kanjeng. Oh, jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa mukjizatnya Al-Quran kenapa disebut mukjizat paling apa dah, Dasar. ini saya bacakan tek tek pokoknya ya, supaya sampe tahu ini tabaruk sama Imam Bukhari ya iman karena dahsyat tadi. Sangat dahsyatnya terus cocok enggak cocok itu percaya. Tapi kata Rasulullah, mukjizat saya itu berupa wahyu yaitu Al-Qur'an dan saya berharap dengan mukjizat itu saya adalah nabi paling banyak pengaruhnya yaumul kiamah. Maknanya paling banyak orang yang iman. Terus di sini dikomentari oleh sarahnya ya, oleh penyarahnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya sahabat ceramahnya saja. Sampai harus pura-pura paham -pura jadi keren Jangan jangan minta saya terjemah nanti Harus pura-pura faham Bagus, mantas sebab di komen bahwa Jadi bergaya orang kaya ya dikira apa? Kaya, bergaya ulama ya dikira apa? Ulama, nanti bergaya wali juga dikira wali Saya baca, ini luar biasa menurut saya Al na, an al bil wa Musa. Wa aneh adalah di luar kemampuan manusia nyamuk lebih aneh kayak apa susahnya bikin organ apa nyamuk yang sekecil itu Artinya bedanya apa? Tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik yaitu mengakui absolutisme kudrahnya Allah Subhanahu Sama ndak? Sama. Sehingga umatnya Rasulullah ndak perlu ditunggu ni mukjizat sim salah bin. Cukup penalaran akal. Ini namanya basirah apa? Basirah. Nggeh jelas nggih? Mumpun sampean ra usah kepirah to Nabi Musa Cekap melihat apa? Ya mau ya sudah sudah bagus sudah sudah sudah maju sudah sudah, sudah sudah sudah keren Ya jelas ya Ari <risa> annalladzii yashahadu bi aini ar-ra'si Sesuatu yang di pertontonkan lewat sesuatu yang fisik kayak tongkat Nabi Musa, itu yang percaya langsung tentu yang melihat. Setelah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Bisa saja itu hok, bisa saja macam-macam. Tentu yang enggak percaya tentu salah ya kita sepakat, tapi tetap saja yang enggak menyaksikan itu bisa saja enggak percaya. Paham ya? Tapi logika kedah nyamuk siapapun yang punya nalar percaya. Artinya giringan Al-Quran untuk melihat mukjizat itu ke Allah bikin nyamuk Itu abadi ilah yaumil kiamah Dan siapapun yang waras akan ekror dan tetap menyaksikan Karena insya Allah ada nyamuk terus ilah yaumil kiamah Itu kan teman tidur kita paham? Makanya kamu kompromi dengan nyamuk Sekali-kali jangan dicablek, ini ayatnya Allah Ya bila perlu dicium, dilus-lus gitu Karena saya yakin yang hadir di sini andekan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira di les enggak? Kira-kira? Andekan loh, kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa gimana? Di les-les, 3i mori, 3i kembang 7 taman. Gitu. Tapi kenapa nyamuk enggak kamu begitu kan? Toh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar. মাঝে নই আছি টিচিন সাবলি সামানা বরমবরা সাপুঞ আথামী সামে সায় কিনা মেমাং সায় কানুং তো ওরানামার নাম হাফসো হাফসায়ে তো ভিনী মাসুম ভিনাবি সবুড়ি জায়নি তরমাশ তোর রান্ড অ্যাং কলার ঠে গু টিরবাং কিনা কান্দুদু sama পুঞ্সায়াল সামা বাসায় হাল ইঞ্জি ফেতি হ্যাঁ পুত্র ini kalau ক ক কালুপি সায়ানা সফি হ্যাঁ পুত্র ini jadi kenapa saya cerita ini ya memang Quran sudah terang-terangan ngendikan dzurriatan ba'duhan apa minfaat jadi kekuatan duriah itu luar biasa jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga jangan marisi gayane tok bae alim terus putune pedhita-pedhiti gak alim terus gak keren menurut saya itu malu itu jadi marisi itu ya kalau putuhnya orang alim ya alimnya jangan marisi muliane Enggak alim terus mulya tok grem dicucuk itu enggak keren harus saya. Niro alimnya dulu baru sama-sama dicucuk itu baru betul Jadi ada aturannya lah. Saya teruskan ya. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntut kafir Makkah. Kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'minu laka hatta tafjura lana minal ardhi nawbam au takuna laka jannatun min nakhiili wa inabin fatufajirul anharu khilalaha nawbam. আলেনি কপি কাপ তুম আও তো মাং নু মালু কী কাত তু নিলেন কী ফ্রে কুন্তহাম্মদ্রাম সোল দাবি মকাংানোলাটি কোথাং সুপুর মুর মানে সুপুর মুর আব কি মহাম্মদ কালো কামু খুললো মান কাল karena kita কী iman তোরণ kamu সাচা আধা কি Allah মি সামা তুরন bersama Allah আধা আত কী রে মহামাত কামু কান থিং তু সান অবো কামু karena mereka dengan logika yang salah yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu, berarti Anda turunan kafir Quraish. Anda turunan apa? Kafir Quraish. Maka tidak boleh berpikir mujizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat, Wa ma min da fil ardi wa la to'iri yati rubijana hayhi illa umamun. Amsalukum. Tizab lagi innafi khalqi samawati wal ardhi wa sa Semudah itu kita iman kedahsyatan kudratnya Allah. Cukup melihat kerbau. Kok bisa ya jaga populasinya? Padahal ndak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa Karena di sini ada kudrotullah Ada apa? Ada kudrotullah Nah kalau iman seperti itu Anda baru betul Yaitu yang disebut Allah ya wa Semua urusan di alam raya ini Hanya Allah ingin mempertontonkan Bahwa saya kuasa Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh sehingga andaikan saya ketemu nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti saya ambil nabi Muhammad sebagai ketua karena nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya dan sarana ini, ini tidak habis dan ada di mana saja yaitu sarana ikrar bahwa Allah qodrah kudro dan kudranya tanpa datas nabi bikin sarana apa saja melihat langit bumi lautan nyamuk hewan semuanya sarana untuk ikrar kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mujizat sing khariqul atad. Makanya wajar kalau Nabi bergelar afdhalul anbiya, sayyidul awalin walakhirin. Karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi sayyidul awalin wal akhirin. Sudah. Ya? Mungkin kemarin-kemarin tahu tapi enggak tahu logikanya. Cuma pokok iman. Cuma lewat ke Allah, ngaji iman. Itu iman yang kurang betul itu karena tanpa nadur. Itu namanya taklid yang statusnya muhtalaf alaih, masih disidangkan di MK, iman? Jadi iman taklid itu iman yang masih disidangkan oleh para ulama. Ada hakim yang bilang sah, ada hakim yang bilang tidak sah. Tanya anak-anakku siyah. ইমানুল মকল দে মোখতলাপ আলে sudah আলে মোখতলাপ আালে কালো ইমানু আহি না দর মছমা আলীন সব ও ফেরো যা ছি সুম আহালিন আহ্লিন আুঠি ঝাঠি কালো আমি গান মাসি পুটো আত ফুল ইমান আনান রসোল আমি সসমাতো পাঠে আমি কাজে আর সি লবো আমি আমি তো মাংস আলু লাং স Membuat sarana orang kembali ke Allah Mengakui kudrahnya Allah Dengan sarana apa saja Melihat rumput, melihat hewan Dan hewan itu ya apa saja Dabah itu apa saja Hewan yang melata di bumi apa saja Semua bukti kudrahnya Allah Bahkan Rasulullah sukses Membiarkan umatnya gak ditunggui beliau Tetap iman Mergo ditungguhi konsep sing super Gini kok Al-Quranul Karim Jelas ya Tapi caranya memahami, ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya. yang Jadi, annal mu'jizati, pakai jamaah mu'anas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mu'jizat-mu'jizat yang sudah kelewat, itu kanat khisiyatan, bersifat fisik. Tushahadu bil-absor, hanya bisa melihat dengan mata kepala. Karena kauti soleh wa'asa musa, wa mu'jizatul qur'ani tushahadu bil-basiroh, Sementara mukjizat Al-Qur'an disaksikan dengan mata, hati dan setiap orang punya mata hati, fayakunu <manyata> ja Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala setelah para saksi ini meninggal maka setelahnya mencari-cari bisa percaya bisa en? Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati siapapun percaya dan sampai aiumil kiamat dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini dan Insya Allah kita semua adalah ahli Quran yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayu sebagian ayatwali taalamu আনবো হ্যাঁ ইতোং খাম্বামী হাত খাম্বাং আন্ডার টাকায় কান ক্লাশ ঠিক কি আহিফা লাগাম কামু আহিফা লাগামে খান itu pasti tahu kalau Matahari dan rembulan dibikin Allah itu as-syamsu wal qamaru bi Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Ja -hisa. Sehingga ketika ternyata betul, samsiah bisa dihitung menjadi tahun samsiah. Yang oleh bahasa milenial disebut masikhiah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu gak ada hubungannya dengan masehi dan hijriyah itu gak ada semua berdasar matahari atau apa? rembulan lah sialnya yang samsiah ini oleh bahasa internasional disebut apa? masehiyah makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu komariyah bikin apa? hijriyah jadi itu sebenarnya nama politik <laughs> sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya samsiah sama Komariya. berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah akhirnya ya kira-kira gitu loh jadi kira-kira seperti itu akhirnya kita namanya apa? Hijriayh apa Samsiah sama apa Hijria sebetulnya yang yang asli ya Samsiah kearia tapi nggak apa, apa lah dunia itu pasti ada ada politiknya lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional itu repot jadi misalnya Kematian Yesus Kristus. Itu mesti Mbak Turekhan kan gak percaya. Akhirnya ditambah kematian sibeh. <laughs> Karena kalau bilang iya kan percaya. maka Makanya apa sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu gak, ter, gak terbunuh. Maka ditambah sibeh. Saya dulu pernah usul. Karena beliau itu kalau manggil bahasa itu buddha. Jadi saya pernah soan usul. Mungkin ditulis gini saja Pak kematian Yesus Dalam kurung katanya Tapi mungkin Terlalu vulgar Jadi jadi Akhirnya dibikin apa? Sibah Di kalender kudus kenapa? Sibah ditambah Ya gak apa-apa lah yang penting Keyakinannya masih benar Jadi masih benar Kalau usulan saya terlalu ekstrim Masih apa? Katanya ইয় কারণ গা পুমা কোথালু হু ও মা সোলাপু হু ও lama-lama saat tadi sudah bilang sama panitia orang Indonesia itu সামনে sopan kalau suka পান itu dijatangkan itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau senang kiai ya sowan ngaji. Jangan sowan di dalam itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu. Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masih Imam Malik tersinggung terus kata Bang, "Al-ilmu yu'ta la Ilmu itu disuani bukan suan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, "Al-ilmu yu'ta la Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah saya yang di sini. Wong <Gülüyor> makam buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya saya itu Farsadik. Disitu kan ada makamnya Mbak Soleh, Mbak Makso, itu mbak, -Mbak saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang. Sampai sekarang sama sing ngajar di Sarang. Eh, tapi dulu cukup ya karena saya ke sini sudah hafal Quran. Jadi hanya setor setiap hari satu juz satu juz jadi cepat lah. সায়পলা আলহামদুলিল্লাহ চাপতাল সাথ রান রাখিয়া এনে পানা মাঝি ঝার করমা এনে অরং তো মুি লংট মুঝি ঝার করি পিসামান রান ইতো মালা মা রান মুঝি ঝার্জার disaksikan oleh orang yang di era itu Toh, tujuannya adalah diakui, kemudian orang menjadi iman. Lalu, rasulullah wasallam beliau beliau sudah tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang iman dan dengan আান ইমান এলায়িল Caranya seperti ini Karena tadi sedah dasatnya mukjizat Tujuan utama orang terdikti Supaya ikror ngakui Kudrohnya Cukup deloknya Faham ya? Jelas ya? Alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini Kedasatan Quran lagi Quran itu bisa merunut mentartipkan logika, bahkan logika ini logika yang universal siapa saja merasakan logika itu misalnya begini dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak tentu yang dipertuhankan ya makanan yang dipertuhankan tuh banyak karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak ya Tuhannya harus banyak ada BPKP digadikan, istri cerewet, macam-macam problemnya banyak, maka Tuhannya harus Banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah Sehingga kalau masalahnya banyak Tuhan harus banyak Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan Mereka janggal Makanya mereka bilang al Masa Tuhan satu ini aneh gak bisa Tuhan harus banyak karena masalah kita banyak Itu terpatri di otak mereka terpatri Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan Andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda Kamu suka enggak? Ya enggak suka mat, enggak enak Punya majikan banyak itu enggak enak Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja mat Tuhan kamu adalah majikan kamu Kalau banyak kamu bingung Ya mat satu aja, satu aja Itu segampang itu Jadi menggiring Tuhan itu kan bos kita, Tuhan kita Kalau buahnya berarti yang memerintah kita banyak. Dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani. Kamu pusing enggak? Ya pusing, Mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu. Satu saja, Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka paham. Oke, Mat. Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar Fihi wa li Hal masalah, langsung Karena mereka yang paling bodoh pun faham. Dengan logika itu, sah. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak perintahnya Kita repot রচুলন ফি হি সরোকা উমতাংসং satu lelaki satu bos satu মুস nah, kayak apa mudahnya Allah Kemudian mereka tetap menuhankan Lata Hubal dan Uzza. Karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya enggak pernah Tuhan tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. <Confuciansip> kata kata kata Rasulullah Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami Muhammad Hubal ya Tuhan kami. Uzzal ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan. Kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata kata Rasulullah begini. Kamu mau gak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau gak punya pembantu? Pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau enggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah enggak doyan, enggak apa pembantungan ini? Yang pembantu saja kamu enggak mau yang gitu kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok. Jadi pembantu saja enggak layak kok malah jadi pengeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan enggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek, mau. Wong, jadi pembantu saja enggak, sah kok mau jadi apa? Tuhan. Atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wadar bawa masalah rojulaini. Ahaduma abegam. Layak udiru ala seint. Enggak bisa apa saja. Wawakallun amala maulah. Ananeng repotitok. Eina mayiwajihula yaiti bikhul. Mudah sekali. Akhirnya mereka berbondong-bondong iman. karena logikanya ditata oleh logika al-Qur'an. Makanya agama ini sebenarnya enggak pernah datang dengan kekerasan itu enggak pernah bil hujjah dengan argumen itu disebut nah, sekarang orang rapati soal argumentasi, senengane error. itu rapati ngaji. Sebenarnya agama ini mudah, ad agama ini mudah, logikanya gampang. untuk tidak menuhankan Yesus atau Isa. Quran juga datang dengan penjelasan yang enggak jelimet, yang gampang saja. Kata Allah, "Mal masih ma Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan terus mbok gratisi pas makrum. Terus kamu bangga, alhamdulillah tadi bismillah gratisi Tuhan. Tadi kelihatannya kelaparan, tak gratis Senengnya bukan main Kamu mau punya Tuhan yang seperti itu? Mau? Enggak mau kan? Allah menjelaskan Karena ya kulah nit Itu sego Artinya enak orang mangan ya lemes Pas kamu minta ternyata Tuhannya baru lemes Jadi Quran itu tidak sinis enggak Tapi menggiring logika Bahwa ini enggak mungkin Tuhan Karena ya kulah nit. gampang kan? Itu gampang. Gampang sekali logika Quran itu gampang sekali. Dan masalahnya kita sekarang tidak mengkaji Quran yang sisi ini. Ya termasuk kritik kita ya tapi ya sudahlah ini dunia ya macam-macam. Ana sing ngaramna lomba ana sing mendukung lomba macam-macam. Saya ndak dalam posisi mendukung dan menolak. Saya 00 tidak ke kanan tidak ke kiri dalam konteks tadi. karena ya ya sudahlah itu sudah takdir semuanya takdir. Ada yang setuju lomba, ada yang mengharamkan apa? lomba. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir Quran, Quran diturunkan ya untuk yang saya terangkan ini menjaga logika agama al-hujjah al-balighah ila yaumil kiamah. Karena kita enggak perlu tongkat lagi Nabi Musa, enggak perlu untanya Nabi Saleh. Cukup dikawal aturan-aturan iman yang cukup mudah dan kita temukan dimana saja ayat-ayat itu. ছিল Maka mu'jizat Qur'an ini mengawal umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ya kiamat dengan logika seperti itu orang lagi dengan logika seperti itu maka ulama gak boleh berhenti seperti sayang ngomong terus seperti ini makanya ngertikannya Allah lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun faqina hatta taktiyahumun bayina bayina itu apa? Rasulullah min min Allah Yadzlu suhufam mutohar Orang kafir semuanya Kata Allah Baik berkategori kafir musyrik Maupun kafir ahli kitab Itu tidak akan tercerabut Dari akar kesalahan mereka Dari cara berpikir mereka Hatta tak dia Sehingga datang satu kejelasan Yang jelas welo-welo Itu apa? Rasul luminah wah suhufam mutohar Yaitu Rasulnya Allah Yang membaca sohifah-sohifah suci Makananya Al-Qurah Untuk menafikan ketuhanan berhala, ketuhanan Yesus kita cukup dengan konsep Quran. Kayak tadi, karena yak kulanit termasuk untuk menafikan Tuhan dalida. Faham ya? Tuhan apa? Fir'on. Ini contoh terakhir. Sampai siap-siap saja selesai. Karena saya memang mau selesai ini. Bukan gue, memang mau selesai. Karena menurut saya mukjizatnya Quran itu jelas. Jadi diterangkan seberapa jam ya jelas, 10 menit ya jelas. Kalau kamu butuh lama berarti kamu menyangsikan kejelasan Al-Quran. Dan itu kriminal besar. Kalau gak boleh dibahasakan murtad besar ya kriminal apa besar. Enggak ini enggak guyon betul itu. Saya tadi mau apa tadi. Tuhan Balita ya. Fir'aun itu berdebat sama Nabi Musa. Singkat debat begini. Kalau gak salah di J19, kalau gak salah di surat So'arot. Dicari sendirilah. Pertama ditanya gini, Musa kamu ke sini ada apa? Ya bahwa konsep Tuhan, yang jelas itu tidak kamu. Lalu Tuhan kamu siapa? Robus samawati wal arti, yang menuhani langit dan bumi. Si Fir'an masih berkelit. Begini, soal yang di bumi, saya jalan-jalan kemana-mana setahu saya yang jadi Tuhan saya. Ma'alim tulakum min ilahina wa gheri, dimana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan di langit begini, tunggu saya. Terus di Haman dipanggil. يَهَمَّنُ مُنِلِي سَرْكَالَّ عَلِيْ أَبْلُّهُلْ أَسْبَبَ-أَسْبَبَ أَسْبَا مَاوَاتِفَطَ الْعَا إِلَاةِ ِظَى Haman, bikinkan seicam piramida yang tinggi saya mau lihat Tuhannya Musa apa betul ada padahal andikan terjadi piramida kan Tuhan pun tidak bisa dilihat oang samal yang wali saja tidak bisa melihat wali tadi yang singkisah keini Allah tadi itu aja tidak bisa melihat apalagi Furon akhirnya Nabi Musa sadar bahwa logika itu tidak masuk ke, ke Furon tidak masuk Padahal ada pengawalnya banyak. Dan karena semua Nabi Fatona itu ibarat mobil ganti gigi. Ganti gigi, ganti argumentasi. Gini saja, yang menuhani leluhur kamu, mbah-mbah kamu. Oh itu sontak kaget Fir'on. Pengawalnya kaget. Oh iya, kalau Fir'on ini Tuhan, mbah-bahnya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Berarti mbah-bahnya dulu itu tanpa Tuhan. Karena ini ada Tuhan Balita itu tadi itu. Akhirnya hampir separuh, mungkin hampir semua Pengawalnya Fir'aun itu iman semua Meskipun yaktumu imanah Ini yang diceritakan Tuhan Karena runtuh Semua logika Fir'aun sebagai Tuhan itu runtuh Hanya dengan logika Kalau kamu Tuhan, lalu Mbah-Mbah kamu Tuhannya siapa? Fir'aun mangkel Wah bayai logika Musa Tangkap Musa, menurut Indonesia debat lagi Kayak apa mudahnya logika Quran untuk menafikan ketidaktuhanan? Fir'aun. Yaitu mungkin dikatakan, Rabbu Rabbu abai kumul Karena dikatakan Tuhan langit, Fir'aun masih berkelit. Nanti dulu saya mau bikin piramida. Mau saya lihat ada enggak Tuhan kamu? Nabi Musa langsung genti tadi, genti gigi. Yang Nuhani mbah-mbah kamu. Orang kan mesti ini kalau Tuhan betul, Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Lalu itu lagi-lagi. Dan kita baca Quran itu ila yaumin. Ya, makanya anda ada umatnya Rasulullah Wasallam Kemudian imannya itu ada syak. Tidak ada sama sekali. Karena zahilikal kitabu laroi bafihimirobin alam. Ya mpun cekap ya? Mpun gampang nih. Masalah sama kalau masalah. Jadi karena kebenaran Quran itu adhar wa adhar Sangat jelas Sehingga gak perlu butuh orasinya saya Sebenarnya gak perlu Saya yakin Sampai sebelum saya terangkan ya sudah iman Sudah betul Ini kan akal-akalan saja saya di, dimanfaatkan <laughs> <laughs> Karena ya menurut saya itu ya Ya sudah adharu min samsi gha'ira Kalau dalam bahasa Arab Kebenaran sejati itu lebih jelas ketimbang matahari di siang Karena ya tadi logika. Ya saya tambah satu contoh lagi semoga ini selesai betul. <laughs> Kemudian Quran misalnya gini. Sampai tak beda Kamu bisa melihat itu karena apa? Ini misalnya apa? Kertas yang bawah, saya bawa ini kan kuning. Kamu bisa melihat itu karena apa? Mata kan? Itu masalah. Karena karena melihat kamu dengan mata sekali ini tak tutupi kamu enggak tahu. Atau kamu jauh menjadi enggak Tahu. Karena mata bisa terhalangi oleh jauh atau tertutupi. Beda dengan Allah. Allah itu kalau merumuskan tahu itu bukan karena melihat. Karena menciptakan. Makanya Allah bilang. Ala ya man Apakah tidak tahu orang yang membuat. Misalnya ini, kertas ini kuning. Sama saya tak tutup begini. Kemudian kitab ini tak tinggal, saya datang ke Jakarta. Saya tetap tahu enggak kalau dalam ini ada kertas kuning? Tahu. Karena saya yang mencipti. Takan, paham ya? Kamu bangun satu bangunan Di dalamnya ada besi ukuran sekian Di situ kamu menyimpan emas Setengah kilo, setelah kamu pergi kemana-mana Masih tahu enggak? Tahu, karena kamu yang mencim Takan, sehingga ketika kita janggal Masa Allah perso semua alam ini Logikanya gampang Masa yang bikin tidak tahu Makanya Allah bilang Alayak alamu menkholako Paham ya? ছোট কুয়া পংসা মিজা করি না gua itu sunatnya khufiah rahsia jadi enggak bisa mik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaa Wa